قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ آيات من القرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiyalah Asyhadu an la ilaha illallah la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih illa wa antum muslimun Ya ayyuhan nas min nafsin wa khalaqa minha zaujaha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 وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشعر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدء وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat dan karunia yang tidak henti-hentinya Allah limpahkan kepada kita. Dan nikmat terindah anugerah teragung adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat yang akan mengantarkan kita ke gerbang kebahagiaan ketika kita menitik kehidupan kita di dunia maupun di hari akhirat kelak. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus karena berkat hidayah, berkat taufik yang Allah berikan kepada kita, kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini mengerjakan sebuah ibadah yang merupakan pintu gerbang menuju ibadah-ibadah yang lain Ibadah yang bernama menuntut ilmu Yang dengannya kita mengenal Dan mengetahui akidah yang benar Dengannya kita mengetahui ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW Dengannya kita memahami Al-Quran dan sunnah Nabi SAW Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Karena berkat hidayah dan taufik Allah lah Kita dapat Menghambakan diri kita kepada Allah dan bertakarub kepada Allah pada malam hari ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kudwah kita. Suri Tauda dan kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan makna dari apa yang ditanyakan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala ketika mereka bertanya Ataj alufiha man yufsilufiha wa yasfikudima wanahnu sabbihu bihamdiqah wa nuqaddisulat. Apakah engkau wahai Allah ingin menjadikan manusia sebagai khalifah? di atas permukaan bumi. Sedangkan sebagian mereka ada orang-orang yang kerjaannya melakukan pengrusakan di atas muka bumi dan menumpahkan darah. Dan inti penjelasan kita pada pertemuan yang telah lalu bahwa makna ifsad, ma makna merusak bumi adalah kemaksiatan sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Bagawi dan ditegaskan juga oleh Imam Abu'l-Aliyah jadi makna membuat kerusakan di muka bumi adalah seluruh bentuk kemaksiatan dari berbagai sisi dan berbagai varian-varian kemaksiatan baik yang berkaitan dengan masalah akidah masalah keimanan masalah ibadah meninggalkan kewajiban atau mengerjakan ibadah yang tidak sesuai dengan contohnya melakukan kesyirikan, kekufuran dan kebobrokan moral akhlak dan adab serta merusak alam secara fisik sebagaimana yang kita ketahui bersama itu semua merusak bumi ini Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Oleh karena itu, jika orang berbicara tentang merusak permukaan bumi, namun yang disinggung hanya merusak alam saja, seperti pembabatan hutang, merusak terumbu karang, dan lain sebagainya, maka ini adalah penyempitan makna dari merusak permukaan bumi. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa merusak permukaan bumi adalah dengan melaksanakan berbagai kemaksiatan. Oleh karena itu, jika ada seseorang ingin mengkampanyekan jangan merusak bumi ini, maka jawabannya adalah jangan melakukan kemaksiatan di muka bumi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah safqud dima, yaitu menumpahkan darah melakukan pembunuhan dan dosa ini disebutkan setelah melakukan pengkerusakan di muka bumi fungsinya untuk apa? untuk menekankan karena menyebutkan hal yang umum lalu dilanjutkan dengan menyebutkan salah satu bagian dari hal yang umum tersebut fungsinya apa? Fungsinya untuk menekankan Hal yang khusus tersebut Jadi mengingatkan yang umum Di sisi lain Dalam waktu yang bersamaan Menekankan hal yang khusus tersebut Sebagaimana Jika kita mengatakan Ulama dan al-imam as-syafi'i mengatakan bahwa wajibnya mengikuti sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam jadi ada orang mengucapkan sebuah statement mengucapkan sebuah perkataan ulama islam dan imam syafi'i mengatakan bahwa wajib bagi seorang muslim mengikuti sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama disebutkan ulama secara umum seluruh ulama lalu setelah ulama disebutkan nama imam syafi'i, saya ingin bertanya imam syafi'i termasuk ulama atau tidak? termasuk ulama, namun kenapa disebutkan lagi setelah kata ulama untuk menekankan untuk menekankan betapa besar kedudukan imam syafi'i dan di waktu yang bersama kita sebutkan ulama semuanya mengajarkan umat untuk mengikuti sunnah Nabi Salam. Begitu juga dengan masalah ini. Dan kita sudah jelaskan secara singkat pada pertemuan yang telah lalu. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan makna dari apa yang disampaikan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala ketika mereka mengatakan wa nahnu nusab bihamdika wa nuqad disulat dan kami atau sedangkan kami senantiasa Bertasbih kepada engkau Dengan memujimu Dan mensucikan dirimu Ini yang akan kita bahas Jadi malaikat mengatakan Mengapa engkau menjadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi Bukankah mereka Atau sebagian mereka melakukan kerusakan Bukankah sebagian mereka melakukan pembunuhan Sedangkan kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yaitu makna firman Allah wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuk. Sedangkan kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikan dirimu. Yang pertama yang akan kita bahas hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum adalah makna dari tasbih. Karena malaikat mengungkapkan tasbih. Malaikat mengungkapkan tasbih Dan memahami makna tasbih adalah hal yang sangat penting. Kenapa demikian? Karena sebelum kita jelaskan panjang lebar, Singkat saja, tasbih itu artinya mensucikan Allah. Dan memahami makna tasbih secara utuh adalah hal yang sangat penting dan urgen. Kenapa demikian? Karena ulama kita mengatakan, sebagaimana yang dikatakan oleh al-imam Ibn Rajab al-Hanbali dalam tafsir surat An-Nasr beliau mengatakan il laisa kullu tasbihin bimamduh dan ketahuilah tidak setiap tasbih itu terpuji tidak setiap usaha mensucikan Allah itu terpuji Kenapa demikian Al-Imam Ibn Rajab dan para ulama menjelaskan Bahwa sebagian orang yang menolak sifat-sifat Allah pun Salah satu dalihnya untuk mensucikan Allah Subhanahu SWT Sekali lagi saya ulang Al-Imam Ibn Rajab mengatakan Laisa kullu tasbihin mimamdhu'. Ketahuilah kaum muslimin, tidak setiap usaha untuk mensucikan Allah itu terpuji Kenapa demikian? Karena kalau caranya salah, bisa fatal Bukankah sebagian orang saat menolak sifat-sifat Allah Allah tidak memiliki ilmu Allah tidak memiliki pendengaran Allah tidak memiliki penglihatan Salah satu dalihnya apa? Untuk mensucikan Allah Apa maksudnya Mereka mengatakan Kalau kita katakan Allah memiliki sifat Allah memiliki ilmu Allah memiliki pendengaran Allah memiliki penglihatan Sama dong dengan makhluk Sedangkan Allah Tidak sama Kita harus mensucikan Allah Dari menyamakan Allah Dengan makhluk Pusing atau tidak Enggak ya. Kalau saya ngomong saya enggak pusing. <laughs> Jadi sekali lagi kita ulang. Jadi kenapa pentingnya kita membahas makna tasbih atau mensucikan Allah? Karena Ibnu Rajab mengatakan, tidak setiap usaha mensucikan Allah itu terpuji. Kenapa demikian? Karena ada sebagian orang itu menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan dalil mensucikan Allah. Niatnya baik jemaah sekalian. Ya? Niatnya baik sekali mensucikan Allah. Apa maksudnya? Mereka mengatakan kalau kita mengatakan Allah punya sifat, Allah memiliki pendengaran, penglihatan, memiliki ilmu, berarti sama dengan manusia manusia kan juga punya ilmu manusia juga punya pendengaran manusia punya penglihatan wah dan kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya maka kita harus sucikan Allah dari menyamakan Allah dengan makhluk akhirnya mereka menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa taala bisa dipahami dan semoga ya? rahimanillah wa iyakum. Dan sebelum kita lanjutkan sedikit, ini menunjukkan bahwa banyak dari kelompok sesat seperti Jahmiyah, Mu'tazilah dan sebagainya, Murji'ah itu punya niat baik sebenarnya. Seperti ini, menolak sifat Allah, niatnya apa untuk mensucikan Allah, niatnya baik atau tidak? niatnya baik baik sekali mensucikan Allah namun ketika menggunakan cara yang tidak sesuai dengan cara Rasul cara para sahabatnya justru berakibat fatal kontraproduktif justru berbalik 180 derajat alih-alih mensucikan Allah justru mereka menolak sifat-sifat Allah yang bisa menjerumuskan mereka ke dalam kekufuran. Jadi niat baik saja tidak cukup. Dan ini telah dibuktikan oleh sejarah. Niat baik saja tidak tidak cukup. Jadi seliru orang yang mengatakan kenapa saya beribadah ini kok dihalang-halangi saya berzikir dihalang-halangi karena zikirnya tidak sesuai dengan sunnah saya bersalawat dihalang-halangi niat saya kan baik kita katakan mari kita baca sejarah Islam banyak sekte yang jelas-jelas sesat Bahkan kesesatannya ini stadium 4 jemaah sekalian Kan begitu seperti menolak sifat-sifat Allah Ini kan fatal Ternyata salah satu dalihnya adalah Niat baik Ingin mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala Ingin bertasbih Subhanallah Jadi Sekali lagi niat baik harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berbicara tasbih, kita harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makna dan pemahaman yang dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kalau tidak, keliru. Dan fatal akibatnya Jadi ini walaupun sedikit keluar ya Tapi gak menyimpang ya Kita lurus-lurus aja lah insya Allah Jalan yang benar sajalah Tapi saya ingin menekankan Karena ini penting Walaupun tidak masuk ke dalam ayat ini Bahwa niat baik itu tidak cukup Bahkan sekali lagi banyak kelompok sesat Itu niatnya awalnya baik Iya apa tidak Hal ini juga dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Ar-Rahili ketika mensyarah Mauqif Ahlus Sunnah wal Jamaah. Coba, sekte yang pertama kali menyimpang apa? Khawarij, niatnya baik apa tidak? Baik berhukum dengan hukum Allah. Lalu di bidang yang sama ada Murji'ah. Syekh Ibrahim Ar-Rahili mengatakan munculnya Murji'ah salah satu alasan utamanya adalah untuk mengcounter Khawarij. Akhirnya timbul murjiah Ketika Khwaris mengatakan pelaku dosa besar kafir Sebagian sekali lagi murjiah gak setuju gak, Bukan begitu maksudnya Tapi cara membantahnya berbeda dengan jalannya Rasul Akhirnya menyimpang juga Mereka mengatakan pelaku dosa besar memiliki iman yang sempurna Akhirnya yang tadinya cuma punya satu masalah jadi dua masalah Gara-gara hanya dengan modal niat Baik Kan begitu Begitu juga dengan munculnya Jabariyah Syekh Ibrahim Rahayli mengatakan bahwa Munculnya Jabariyah yang mengatakan Seorang manusia tidak punya Masyia, tidak punya kehendak Seperti kapas yang diombang ambing saja Itu awal kemunculannya Untuk meng-counter Untuk membantah siapa Kodariyah yang mengatakan bahwa manusialah yang menciptakan kemaksiatan-kemaksiatannya niatnya baik apa tidak? baik ingin mengkonter sekte sesat khadaria tapi karena jalannya tidak sesuai dengan apa yang dijalani yang dititi oleh rasulullah dan para sahabat menyimpang akhirnya yang awalnya PR umat islam dalam masalah takdir cuman satu yaitu apa? khadaria jadi dua, tambah jawariah Kenapa? Karena hanya bermodalkan Niat baik saja Jadi kalau kita baca sejarah Pelajaran ini tuh luar biasa Penting untuk kita ketahui Jadi isu-isu niat baik sebenarnya Sudah ada Semenjak Awal-awal munculnya Kelompok-kelompok yang menyimpang jadi sejamaah sekalian rahimah Sebagai muslim yang bijak hendaklah kita tidak mengikuti Langkah-langkah mereka Marilah kita gabungkan niat baik dengan Meniti jalan Yang ditempuh oleh Rasulullah SAW Dan para Sahabatnya Seperti itu ya, Kita tidak berbicara panjang lebar Tentang masalah niat baik Kita kembali kepada tasbih Jadi sekali lagi setelah kita mendengar apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Rajab bahwa tidak setiap tasbih itu terpuji, tidak setiap usaha mensucikan Allah itu terpuji, ini akan mendorong kita untuk mempelajari tasbih yang seperti apa yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tasbih seperti apa ya terpuji, yang benar yang di atas tuntunan Rasulullah dan para sahabatnya dan makna tasbih adalah tanzihullahi an kulli naqsin an kulli naqs Hal ini disampaikan oleh Asyik Abdul Masin Al-Abbad Hafidahullah Bahawa makna tasbih adalah Mensucikan Allah Dari seluruh Hal atau sifat yang negatif Yang buruk, yang kurang Nakas jadi, mensucikan Allah dari segala sesuatu yang buruk, yang negatif, yang kurang. Dan apa yang disampaikan oleh Asyik Abdul Musim Al-Abad adalah penjelasan para ulama kita terdahulu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan Subhanallah Makna subhanallah Atau makna tasbih adalah Tanzihullahi Azza wa An kulli su Jadi makna tasbih Atau subhanallah Mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala Dari segala Bentuk keburukan Siapa yang mengatakannya? Abdullah bin Abbas Di antaranya juga dikatakan oleh Al-Imam Mujahid Al-Imam Mujahid Mengatakan At-tasbih Bertasbih adalah In kifatullahi Min kulli su' Sama artinya Mensucikan Allah dari segala Bentuk Keburukan, kejelekan Hal-hal yang Negatif Sebagaimana, Jadi inkifaf itu artinya Tanzih Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Afir dalam kitabnya an Nihayah. Dan dua asar ini, dua penjelasan ini Yaitu penjelasan Abdullah bin Abbas Dan Mujahid Disampaikan oleh Imam Abtab Rani Dalam kitabnya Ad-Dua Jadi jawab sekalian Mensucikan Allah Dari segala bentuk Hal-hal yang Buruk, hal-hal yang Negatif, hal-hal Yang jelek Itulah makna dari Tasbih Adapun hamd. Karena oh, malaikat mengatakan apa? Wa nahnu bihu bihamdika. Hamdi. Apa artinya hamdi? Ada yang bernama Pak Hamdi di sini? Wah, apa arti namanya? Nah, ulama menjelaskan bahwa arti hamdi adalah Memuji Allah Dengan mensifati Atau menetapkan sifat-sifat Allah Dengan seluruh sifat-sifat yang sempurna Sebagaimana yang Allah dan Rasulnya S.A.W. sifatkan Dalam Al-Quran dan Sunnah Jadi memuji Allah dengan mensifati, menetapkan sifat-sifat Allah dengan seluruh sifat-sifat yang sempurna, sebagaimana yang Allah dan Rasulnya sifatkan, baik dari Al-Quran atau dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, yang sah. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al Imam Ahmad, murid besar Al Imam Ash-Shafi'i. Beliau menjelaskan. لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحدث. beliau mengatakan Allah itu, disi Allah itu tidak disifati kecuali dengan sifat yang Allah sifati dirinya dengan sifat tersebut atau yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak melampaui Al-Qur'an dan hadis. Jadi kita mensifati Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah dan Rasulnya jelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad Bin Hambal, murid besar, salah satu murid terbaik dari Al Imam Ashfi'i rahimahumullah. Dan hal ini disampaikan dalam Majmu Al Fatawa. Jadi itu makna apa? Hamd atau hamdun? Kenapa kita harus menjelaskan makna hamdun ketika kita menjelaskan makna tasbih? Alasan yang pertama karena malaikat yang mengatakannya. Ayat, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30 ini: "Wanahnu nusab bihu bihamdika dan kami bertasbih dengan memuji dirimu". Kan begitu. Alasan yang kedua, jamaah Insyaallah wa ayyakum. Karena Mensucikan Allah Dari segala bentuk Kekurangan dan Keburukan tidak akan Sempurna Kecuali dengan Menetapkan sifat-sifat Sempurna untuk Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kita memujinya jadi sekali lagi Tasbih itu artinya apa tadi? Mensucikan Allah Dan mensucikan Allah Taala Tidak akan sempurna hanya dengan Meniadakan kekurangan atau keburukan Namun mensucikan Allah Akan sempurna Jika di dalamnya tergabung dua hal menolak segala bentuk keburukan dari Allah dan menetapkan sifat-sifatnya yang sempurna. Ini baru dinamakan tasbih yang hakiki dan sejati. Contoh, contoh sederhana. Hadirin sekarang rahimahillah wa yakin, kalau kita ingin memuji orang Kalau kita ingin memuji atau mengangkat seseorang Tidak cukup Tidak sempurna hanya dengan Meniadakan sifat buruk dari orang tersebut Namun harus juga menyebutkan sifat-sifat Baiknya Sifat-sifat positifnya Contoh Ketika kita ingin memuji orang Tidak cukup kita mengatakan Pak Fulan itu Tidak bodoh Kan begitu ya Pak Fulan itu tidak Bodoh Bapak namanya siapa Pak Ya Bapak Namanya Pak Faizal Ya. Jadi kalau kita ingin memuji Pak Faizal Tidak cukup dengan mengatakan Pak Faizal tidak bodoh itu kurang, belum sempurna. Kenapa? Karena orang yang tidak bodoh belum tentu pintar. Iya apa tidak? Iya, tidak bodoh bisa standar saja. Dia tidak bodoh tapi nilainya tujuh. Kan biasa-biasa saja. Oleh karena itu, kalau ingin memuji orang secara sempurna, selain meniadakan sifat-sifat buruk dari orang tersebut, kita harus menyebutkan sifat-sifat baik atau positif. Pak Faizal tidak bodoh buktinya IP-nya 4,0 subhanallah kum laut, kan begitu iya, oh bener nih gak bodoh nih, iya apa tidak seperti itu baru sempurna tapi kalau hanya mengatakan Pak Faizal tidak bodoh ya paling IPK-nya 2,5 2,5 bodoh apa tidak tidak, kan standar, atau 2,7 itu kan standar Biasa-biasa saja Kalau bodoh tuh drop out Misalnya demikian Atau IP-nya IP satu Kan begitu Anak ibu tidak bodoh Ini belum Pujiannya belum sempurna Karena bisa jadi nilainya hanya 6 Nilainya hanya 7 Tapi kalau kita katakan Ini anak ibu tidak bodoh Jadi misalnya kita terima rapat Kita sebagai wali muridnya Eh, kita sebagai wali kelasnya Kita katakan, anak ibu tidak bodoh Lihat, nilainya Sembilan semua Subhanallah, nilainya gak ada Variasinya, sembilan terus monoton Subhanallah, kan begitu Monoton, asal sembilan Kan bagus ya, subhanallah Gak ada empatnya Satu warna aja, bu Gak ada merahnya, kan subhanallah Oh iya, berarti pintar Kan begitu, jadi tidak cukup hanya dengan Meniadakan sifat-sifat buruk Andi anak yang tidak malas Belum tentu rajin Bisa jadi bisa biasa saja Kan begitu Kalau kita mau menguji Anak tersebut secara sempurna, Kita katakan Andi anak yang tidak malas Ia selalu Membantu ibunya 24 jam Wah benar nih rajin banget Subhanallah luar biasa. Jadi ini yang dimaksud para ulama bahawa tasbih tidak akan sempurna kecuali dengan tahmid atau hamdun. Jadi ketika kita meniadakan, membersihkan, mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala dari sifat-sifat buruk di detik yang sama, di waktu yang sama kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan sifat sifatnya yang sempurna. Itu yang dinamakan tasbih dan hamdun atau tahmid. Oleh karena itu Syekh Abdul Razak bin Abdul Mustain Al-Abbad beliau mengatakan, "Fa tasbih wal hamdu" Aslani azimani wa asasani matinan yaqumu alaihi ma almanhajul haq Jadi tasbih dan tahmid tasbih dan pujian adalah dua pondasi yang sangat agung dua asas yang sangat kokoh manhaj yang benar dibangun di atas keduanya. Jadi sunnah wal Jamaah dibangun di atas keduanya dalam masalah tauhid asma wa sifat. Dan ini sekaligus membantah orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah dengan dalil tasbih. Kita katakan yang namanya tasbih itu hanya menolak sifat-sifat buruk saja. Adapun sifat-sifat Allah yang sempurna tidak boleh dihapuskan karena ini bertentangan lihat bagaimana malaikat wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuk wa nahnu nusabbihu bihamdika Ini bukti salat dan zikir adalah subhanallah wa bihamdi Ini bukti tidak benar tidak benar pola pikir sebagian orang Untuk mensucikan Allah Untuk bertasbih Kita harus menolak sifat-sifat Allah Kenapa? Karena tasbih dan tahmid Dua hal yang tidak bisa dipisahkan Itulah makna Tasbih dan tahmid Tasbih dan tahmid Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk semakin Memahamkan Masalah ini di dalam hati-hati kita Al-Imam Muhammad bin Salih al-Uthamin Ketika mentafsirkan ayat ini Memperinci Memperinci Makna keburukan yang harus disucikan dari Allah Jadi secara secara inti masalah sudah kita sampaikan Sudah kita paparkan Sekarang kita sedikit pendalaman Sedikit apa? Pendalaman Kita ambil dan kita pelajari penjelasan dari pakar fikih besar Al-Imam Muhammad bin Salih Uthimin Beliau mengatakan Seraya memperinci keburukan yang harus disucikan dari Allah Kata beliau bahawa Keburukan yang harus disucikan dari Allah itu ada tiga Ada tiga macam Yang pertama an nakas atau an-naqsu yang kedua an-naqsu fikamalihi dan yang ketiga mumasalatu al-makhlukin jadi yang pertama an-naqsu yang kedua an-naqsu fikamalihi dan yang ketiga mumasalatul Makhlukin Sudah paham? Ya belum lah Pak Ustaz Gimana sih? Ya. Oleh karena itu kita akan bahas Satu persatu secara singkat Yang pertama An-Naksu An-Naksu itu artinya kurang. Kita tahu akidah Ahlussunnah dalam masalah iman apa? Al-imanu yazidu wa yanqus. Nah. An-naqsu itu yanqus. Kurang secara bahasa. Apa maksudnya an-naqsu ini? Maksudnya adalah mensucikan Allah dari setiap hal yang kurang. Yang buruk, yang negatif Contoh misalnya Mengantuk Ini kan sifat kekurangan Gara-gara atau karena ngantuk Seseorang tidak bisa menjalani hidup dengan Sempurna Ya harus tidur Akhirnya sepertiga dari harinya dia gunakan untuk Tidur kan begitu, tidur 8 jam sebagaimana, kalau misalnya mengikuti saran pak dokter, kan begitu jadi ngantuk itu sifat kurang kan begitu nah Allah tidak punya sifat seperti itu, karena ini sifat yang kurang makanya Allah berfirman dalam ayat suruh siapa la ta'ahuduhu sinatun wala naum Allah tidak diserang rasa kantuk dan tertidur karena ini kurang contoh yang lain sifat kezoliman kita harus sucikan Allah dari segala bentuk kezoliman, Allah gak mungkin zalim sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 182 Wa an-Nallah lai sabi zallaminil abid dan sesungguhnya Allah tidak akan mendolimi hamba-hambanya belum pernah Allah mendolimi hamba-hambanya dan Allah tidak mendolimi hamba-hambanya dan tidak akan mendolimi hamba-hambanya dan kedoliman sifat yang kurang apa sifat yang positif sifat yang kurang sifat yang negatif, keburukan, maka kita sucikan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh sifat yang kurang lain. Tuli, tuli sifat yang kurang. Maka kita harus sucikan Allah dari ketulian. Dan hal ini sebagaimana dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi melihat ada sekelompok orang yang bertakbir dengan suara keras Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innakum la tada'una asamma wa la ghaiba walakinnakum tada'una samian qariba Sesungguhnya kalian tidak berdoa tidak meminta kepada zat yang tuli dan jauh namun kalian sedang meminta sedang bermunajat kepada Zat yang Maha Mendengar dan dekat. Artinya kedekatan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan ma'iyyah khasa kebersamaan yang khusus. Hadis ini hadis yang sahih dan dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi 'Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Jadi intinya Seluruh sifat-sifat negatif, sifat-sifat buruk, sifat-sifat kurang Kita harus bersihkan Dan kita harus sucikan Allah dari sifat-sifat tersebut Itu makna dari an-naqsu ya, Masih ada dua lagi itu naqsu fi kamal dan mumatsalatul makhluqin insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang di idznillah taala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh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 قال إني أعلم ما لا تعلمون آيات من القرآن